Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini selasa 14 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah Belasan ribu warga miskin abdia tiga bulan tidak terima raskin Truk pengangkut sepeda motor tabrakan dengan truk LPG di Aceh Timur Bantuan rumah korban banjir bandang singkohor belum terrealisasi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 Sudah belasan ribu rumah tangga miskin di Aceh Baradaya kecewa karena sudah tiga bulan tidak menerima jatah raskin, yaitu Januari hingga Maret 2017. Sejumlah camat dilaporkan kewalahan melayani pertanyaan dari warga tentang kepastian penyaluran raskin yang belum mereka terima. Warga Abdiah yang menerima jatah raskin tercatat 12.587 rumah tangga sasaran penerima manfaat dengan pagu 188.805 kg per bulan. Penerima manfaat tersebar di sembilan kecama, kecamatan. Terakhir mereka menerima raskin pada Desember 2016, sementara tahun ini penyaluran raskin belum ada kejelasan. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Abdiya Saiful Azhar mengakui belum ada penyaluran pagu raskin 2017 kepada rtspm sampai Maret ini. Pasalnya belum turun SK Gubernur Aceh tentang penetapan pagu raskin 2017 untuk Kabupaten Abdiya. Saipol Azhar mengaku, tidak mengetahui penyebab SK penetapan Raskin dari Gubernur Aceh belum turun hingga saat ini. Padahal biasanya SK penetapan Pagu Raskin turun di awal bulan, di awal tahun kegiatan, sehingga perumbulok bisa menyalurkan Raskin kepada RTS-PM sejak bulan Januari. Darlun truk Mitsubishi BK9234CN yang mengangkut sepeda motor terlibat tabrakan dengan truk tangki BL9815AU di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Tepin Pukat, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur, selasa subuh pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, kedua sopir mengalami luka ringan. Dari informasi yang berhasil dihimpun, truk Mitsubishi yang mengangkut sepeda motor di kemudikan Eko Seriono, 25 tahun warga desa Bakoheni, Kecamatan Bakoheni, Lampung, Sementara truk tangki LPG di Sopiri Kamaludin, 55 tahun, warga Gampung Lam Ili Masjid Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Kasar Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan kecelakaan berawal ketika truk Mitsubishi melaju dari Medan menuju Bandar Aceh dengan kecepatan tinggi. Sedangkan truk tangki LPG melaju dari arah berlawanan juga dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, truk Mitsubishi melaju agak melebar ke kanan jalan sehingga truk Mitsubishi langsung terlibat tabrakan dengan truk LPG. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Graha Bunda, Aceh Timur. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani pihak Satlantas Polres, Aceh Timur. Udarlun sudah setahun lebih bantuan rumah bagi korban banjir bandang di desa Muktijaya, kecamatan Singkohor, Aceh Singkil belum terrealisasi. Selain rumah bantuan, jembatan di desa Laisi Laisipolah yang rusak terkena banjir bandang juga belum diperbaiki. Untuk diketahui, PMK Aceh Singkil pada 3 Februari 2016 lalu atau 3 hari pasca diterjang banjir bandang, menjanjikan akan merelokasi korban banjir dari pinggir sungai ke tempat aman dengan memberikan bantuan rumah. Sayangnya hingga tahun berganti janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Kepala Desa Muktijaya Sami'un mengatakan sebanyak 12 kepala keluarga yang rumahnya rusak parah akibat diterjang banjir bandang sudah pindah ke tempat aman. Karena bantuan rumah dari pemerintah tidak kunjung terrealisasi, maka korban membangun rumah dengan biaya sendiri walau sangat sederhana. Camat Singkohor Zul Helmi membenarkan bantuan rumah bagi korban banjir bandang belum terrealisasi dan yang mengaku belum mengetahui penyebabnya selain rumah bantuan jembatan di desa Laisi Polah yang rusak terkena banjir bandang juga belum diperbaiki akibatnya transportasi warga menjadi terganggu ujar program tanam serentak yang direncanakan awal April 2017 oleh pemerintah Aceh Barat Daya terancam gagal pasalnya hingga memasuki pertengahan Maret lahan sawah di 9 kecamatan belum digarap maksimal Petani di desanya tidak bisa menyukseskan program tanam serentak di awal April mendatang. Pasalnya lahan sawah belum dibajak. Hal ini terjadi akibat tidak adanya traktor untuk membajak sawah dan mengalami kerusakan. Seharusnya jika pemerintah ingin menyukseskan tanam serentak seperti hasil musyawarah di Pendopo Bupati Februari lalu, pemerintah menginstruksikan kepada petugas dan kelompok tani menyediakan traktor bagi petani yang membutuhkan. Sementara itu Kabinet Produksi di Stanak Abdiah Insinyur Hamdan mengaku ada beberapa traktor milik dinas yang rusak sehingga belum bisa membajak lahan sawah milik petani. Untuk itu ia meminta para petani untuk bersabar. Sementara terkait bantuan bibit, pihaknya tidak lagi menyediakan anggaran untuk bibit karena bibit telah diplotkan dalam dana gampung. Namun pihaknya telah mengusulkan bibit bantuan pemerintah pusar untuk kebutuhan 7.000 hektar Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlu Nirwan Saputra 42 tahun warga Bukit Datu Riau ditangkap polisi saat berada di Terminal Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara Selasa siang karena membawa ganja. Polisi turut menyita 2 kg ganja dari tersangka. Kasat narkoba Polres Deli Serdang AKP Zulkarnain, Nain mengatakan Irwansa Putra saat itu hendak pulang ke kampung. Tersangka menumpang bus rapi yang berangkat dari Medan. Ternyata Irwansaputra yang nekat membawa ganja 2 kg di dalam sebuah tas hitam sudah terendus polisi. Bus yang ditumpangi tersangka baru bisa dijegal polisi ketika bus berhenti di terminal Bukpakam, Sumatera Utara. Polisi pun langsung menggeledah barang bawaan penumpang. Tersangka hanya pasrah ketika tas berisi ganja miliknya disita polisi dari pengakuannya kepada penyidik ganja itu ia beli dari seorang pria bernama Tampu seharga Rp2 juta. Rupiah. Transaksi haram itu mereka lakukan di dalam pool bus rapi sesaat tersangka akan berangkat pulang ke Jambi. Tersangka merupakan bagian dari sindikat peredaran narkoba antar provinsi. Jalurun pemerintah Kabupaten Pidi memperpanjang masa tanggap darurat atas bencana banjir di Kecamatan Tangsi dan Parangtiji. Masa tanggap darurat ini pertama ditetapkan sejak tanggal 28 Februari hingga 11 Maret 2017 dan kini diperpanjang hingga 23 Maret 2017. Kepala Pelaksana BPBDP di Apriadi mengatakan selama masa tanggap darurat tahap 1 pihaknya melakukan verifikasi. Sementara kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat banjir dan longsor baru akan ditangani dalam tanggap darurat tahap 2. Apriadi mengatakan hingga berakhirnya masa tanggap darurat Tahap 1, 11 Maret lalu, kerusakan rumah dan infrastruktur belum tertangani, sehingga status tanggap darurat diperpanjang hingga Kamis 23 Maret mendatang. Selain merusak sejumlah rumah warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai, banjir juga di dua kecamatan turut merusak fasilitas jalan, jembatan, tebing, serta tempat ibadah dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. PMK PD pun telah memplotkan dana 10 miliar rupiah dari APBK tahun ini untuk memperbaiki rumah dan fasilitas umum yang rusak. Sudarlun kericuhan mewarnai penangkapan Siwaji Raja alias Raja Kalimas terduga otak pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna selasa siang. Pasalnya penangkapan dilakukan polisi saat Raja baru saja dibebaskan dari tahanan atas perintah pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya sejak bulan lalu Raja ditahan polisi atas tuduhan terlibat pembunuhan kuna dengan cara ditembak di depan toko senjata miliknya di Jalan Ahmad Yani Medan Barat Rabu 18 Januari lalu. Melalui putusan pra-peradilan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memerintahkan polisi membebaskan Raja sekaligus memulihkan nama baiknya karena dinyatakan tidak terlibat pembunuhan. Namun pengusaha tambang batu bara ini langsung ditangkap kembali oleh polisi ketika baru satu langkah meninggalkan pintu gerbang Mapolresta Besmedan. Sikap polisi ini menuai protes keras dari kuasa hukum dan puluhan kerabat raja yang sejak awal sudah datang untuk menjemput kepulangannya. Kapolresta Besmedan, Kombes Sandi Nugroho memastikan penangkapan raja ini masih berkaitan dengan kasus yang sama. Setelah putusan hakim, pihaknya langsung melakukan gelar perkara untuk menelusuri siapa dalang pembunuhan kuna. Dari Nyisrum Seram Tanjung Permai, sekian berita malam yang Selasa 14 Maret 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.